Selamat siang Pak Alex Selamat siang Ya komentarnya Ya ampun inilah negara kita Orang mau bayar pajak itu Untuk keperluan pembangunan dengan Ini harus ditelantarkan Sampai satu jam seperti itu Itu termasuk Cukup sabar itu Saudara kita yang membuat tulisan di kompas itu Mungkin kalau saya Melikin satu meja Terima kasih Ya terima kasih Pak Alex Pak Hendra selamat siang Selamat siang Kalau saya ada di sana, saya tamparin itu petugas pajaknya itu Terima kasih Baik, terima kasih Pak h e n d r a Pak Jamal, selamat siang Selamat siang Komentar Anda Pak Ya, itu sih sangat terbiasa dan begitu a n y a hampir semua instansi lah Jadi yang kita harus termatin adalah produktivitas bangsa ini dari p e k e r j a masing-masing p -masing o s n y a tidak ber, pernah bertanggung jawab atas di tempatnya, jadi mereka kerja itu hanya menjalankan ritual saja sudah dimana-mana itu begitu, jadi saya kira mudah-mudahan ada para petugas atau pejabat kita yang mendengar menyadari hal tersebut jadi sekali lagi ini sudah rusak bangsa ini dari p r o d u k kita, terima kasih baik, terima kasih Pak Jamal Pak Teguh selamat sore Halo, Pak s u d i b y a mohon maaf, silahkan Be bapak. Begini Bu,、iya. itu kasih t a u orang pajak ya, mestinya gini, kalau mau ketemu saja, tolong bawa uang 300 r i b u minimum, jadi baru kami layani. Karena praktek pajak sama dengan praktek dokter, jadi kalau nggak dikasih, nggak akan dilayani, gitu. Jadi tolong kasihkan, i karena kita ini terus terang orang-orang komersial, walaupun dikasih pemerintah. Jadi walaupun bayar pajak tetap dikomersialkan gitu Bu, terima kasih Pak Edi, selamat sore Selamat sore Silahkan Pak Edi Oke,、okay. uh, kalau saya sih n gak g kaget aja dengan mental-mental birokrasi deh ya Sepertinya memang、uh, itu umum, berlaku umum untuk, untuk semua birokrasi lah Jadi kalau bisa dipersulit kenapa dibikin mudah seperti itu kayaknya Jadi kita p e r c u m a aja サンバランパリア ?Shuan パリア ?Shuan パリア ?Shuan パリア mau bagaimana lagi ini mungkin mereka not to serve the public but they serve the boss mungkin itu bahasa yang tepat mereka melayani b o s n y a pimpinannya bukan dikaji untuk melayani rakyat mental seperti ini harus dirubah memang, cuman bagaimana n g e r u b a h n y a saya pun tidak pun punya ide mungkin harus cari psikolog mungkin dari lembaga-lembaga pendidikan UI dan sebagainya ハウスマラフィンスルフェーデンマンボワサトコンセプトパレクルパンマゲサンパレクルパンパラダーパクル Sebenarnya kita tuh punya problem di negara kita ini Kalau pengurus semua kayak istansi n pajak punya hati yang bersih Hati bersih itu kan isi ya kalau kita belah d a l a h hati kita itu cuma merah dan darah Tetapi yang isi hati itu bersih adalah pemikiran Bagaimana pemikiran kita tuh bersih atau tidak gitu Mulai dari pemikiran, kalau dia punya pemikiran baik negara kita gak akan mengalami suatu kemunduran gitu jadi kalau lihat disini hanya kita bisa r a t u m e rekrutan adalah PNS itu selalu m e rekrut gitu makanya kenapa mereka gak nalami kenaikan gaji tiap tahun selalu m e rekrut mereka pengen gaji seperti swasta tetapi tidak ada yang memot menilai performansnya mereka、mm -hmm. apa kata bos baik ya ikutin apa kata bos yes bos lah kategorinya tapi itu adalah gini ini problem bukan problemnya mereka ini problem kita sama-sama gitu はい。ど、ありがとうございます。 apa Menghindar dari masalah itu ya Kita jangan t e r a k h i r di Indonesia lah Terima kasih Terima kasih untuk komentar Pak Waluyo malam hari ini Dan masih ada waktu Silahkan、uh, saya tunggu Pak y u n i selamat malam Ya malam Bu Silahkan komentarnya Pak、uh, Saya cuma ngasih komentar Anywhere has been h e e n m a n Itu satu Kedua Mereka mentalnya dari bawah itu memang、uh, Sukanya bersenang-senang Dari di atas penderitaan rakyat, itu yang pertama kedua nanti kalau mereka sudah di atas pun sama, karena mentalnya begitu, bayangin aja mereka mati pun keadaannya nyusahin orang jalannya ditutup, punya、uh, sunatan mengampir sunat, m e n g a m p i r i n apa mereka juga tutup jalan senanya mereka yang seneng, orang lain susah itulah mental mereka, makanya di Indonesia n gak g bakal maju karena mentalnya anywhere has been a mess, dimana mereka seneng, yang lain n g gak peduli Amin. Oke,、okay, terima kasih Pak Yongki.